الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن ودل الناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله من الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق يُنهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتامحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وطقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد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 Masyarakat musim ini terlebih kita berada pada bulan suci Ramadan. Bulan di mana bila ada orang yang beramal ibadah kebaikan, maka pahalanya dilipat gandakan. Karena itu sungguh sangat rugi. Bila mana kita hidup sampai mendapati bulan suci Ramadan, namun Allah tidak mengampuni kita lantaran kita tidak mempunyai amalan kebaikan atau naudzubillah lantaran kita lebih banyak mengumbar maksiat daripada beribadah kepada Allah naudzubillah min dzalik karena mafiroh Allah Subhanahu itu kebanyakan turun pada bulan suci Ramadan dan terutama kita saat ini berada pada pertengahan bulan suci Ramadan atau 10 hari kedua di bulan suci Ramadan yang mana 10 hari kedua pada bulan suci Ramadan itu Dikatakan alias Hari-hari ampunan dari Allah subhanahu Karena itu Sungguh sangat rugi Bila mana ada orang yang mendapati Bulan suci Ramadan Tepatnya pada 10 hari kedua Kok dia ini tidak diampuni oleh Allah Lantaran Allah murka kepadanya Karena itu marilah Kita senantiasa mengisi Hari-hari kita pada bulan suci Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Mendekatkan diri kepada Allah Atau apa saja amalan ibadah Yang sekira itu mendapatkan pahala Berlipat ganda dari Allah Subhanahu Mudah-mudahan Seluruh amalan kita Baik yang wajib Seperti amalan puasa Atau yang sunnah Seperti sholat tarawah Atau juga membaca Al-Quran Atau zikir kepada Allah atau bersedekah pada bulan suci Ramadan dan lain sebagainya. Semua amalan ibadah yang baik itu pahalanya dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka musim ini, ini, bulan ini juga bulan Ramadan dikatakan syahrul Ramadan Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Qur'an. Maksudnya bulannya Al-Qur'an yaitu tahun نزول Quran berada pada bulan suci Ramadan. Disamping itu juga kita diperintahkan Agar Banyak membaca Al-Quran Mengkaji Al-Quran Atau mempelajari Al-Quran Atau segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran Itu dilaksanakan pada bulan suci Ramadan Misalnya Ada orang yang merasa Bacaannya kurang baik Dalam bertajwid Maka bulan suci Ramadan ini tempatnya Untuk tasheh Atau Belajar kepada orang yang lebih mengerti itu tepatnya pada bulan suci Ramadhan. Konon nabi kita Muhammad SAW pada setiap kali datang bulan suci Ramadhan beliau mengadakan tasme atau tashehl quran kepada malaikat jibril anis salam. Bahkan Mahasiswa muslim diruhikan bahwasanya susunan Alquran yang kita dapat di saat ini atau mungkin ringkasnya kalau kita buka Halaman pertama adalah surat Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas itu adalah hasil dari akhir Nabi SAW mengadakan tasmeh atau tasheh atau memperdengarkan diri kepada Malaikat Jibril. Dan ada ketentuan-ketentuan dari malaikat Jibril. Ini tempatnya di sini. Ayat ini di situ. Surat ini di sini dan di situ. Dengan segala macam apa. Yang diperintahkan oleh Allah melewati malaikat Jibril. Namanya Amrun Taukifiyun. Alias perkara doktrinitas. Dari Allah SWT lewat malaikat Jibril. Kepada Nabi Muhammad SAW. Maka susunan. Al-Quran yang kita dapat itu Tidak bisa diganggu-gukan Atau dirobak semau kita sendiri Karena itu adalah perintah dari Allah Lewat Malik Jibril Langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu konon dilakukan Pada saat bulan Ramadan Tahun terakhir Sebelum Nabi kita Muhammad SAW Dipanggil oleh Allah Atau wafat Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Nabi ini Bisa kita laksanakan atau bisa kita tiup apa yang ada pada diri kita untuk mencintai Al-Quran. Kalaupun misalnya kita memang ahli dalam membaca Al-Quran, sebaiknya kita memperbanyak baca Al-Quran. Tapi andai kata kita tidak mampu minimal kita mentasme atau mendengarkan orang-orang yang membaca Al-Quran. Misalnya kita memang lemah di dalam urusan Al-Quran. Paling tidak kita menghormati bacaan-bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh orang-orang yang memang ahli di dalam Baca Al-Quran Misalnya ada tadarusan di masjid ini Dan kita memang bukan ahlinya Memang tidak mampu Maka bolehlah kita bersodakho Menghormati orang yang membaca Al-Quran Kalau itu niatan kita Sodakho kita kepada mereka Maka Allah pasti akan menjadikan kita Sebagai kelompok pencinta-pencinta Al-Quran Karena itu marilah kita hidupkan pada diri kita ini Adalah cinta Al-Quran Apapun bentuknya Alangkah indahnya kalau misalnya kita juga mengkaji isi Al-Quran Atau apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran Bahkan juga untuk melestarikan perintah Nabi Quran arab. Bacalah Al-Quran itu dengan langgam Arab Wabi aswatiha Bahkan juga dengan suara Arab Alias barangkali kalau kita mengatakan di Arab-Arab Kan begitu barangkali Wahai aku waluhuna ahli kitabain wah ahil fisk sekali-kali janganlah kalian itu mengikuti baca al-quran dengan langgam atau lagunya orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitabain wah ahil fisk dan juga jangan sekali-kali meniru baca al-quran menggunakan lagunya orang fasik ringkasnya barangkali adalah penyanyi-penyanyi. Ada penyanyi dangdut, penyanyi rock Penyanyi apa sajalah, Bahkan juga penyanyi jawa, penyanyi remo Penyanyi dandang hulo Itu jangan ditiru lagunya untuk melakukan Al-Quran Ini larangan dari Nabi Muhammad Sallallahu alihi wasallam Janganlah mengikuti orang-orang yang Biasa masuk di televisi Tapi merusak lagu-lagu Yang biasa memang didengarkan oleh Umat Islam seluruh dunia Yaitu langgam Arab Kemudian dirubah menjadi langgam jawa Naudu billahi min t'haliq yang demikian ini adalah plegian terhadap Al-Quran Plegian terhadap perintah Nabi Dan larangan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Masyaul muslimin Lantas bagaimana dengan kita yang tidak mampu Memang tidak ada kemampuan untuk Melanggamkan Al-Quran Dengan langgam Arab Kisah Kita bisa nyatukan langgam Jawa Yang hanya sebagaimana yang kita baca Yang memang kita tidak mampu Bagi mereka yang tidak mampu Maka diudur dan tidak apa-apa tapi sengaja menjawaisasi langgam Al-Qur'an dengan lagu dendang gula dan yang semisalnya ini pelecehan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini harus diingkari dan diperangi oleh umat Islam karena memang itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berpemikiran liberal naudzubillah min dzalik karena itu ma'asyar muslimin pada bulan suci Ramadan ini marilah kita lestarikan warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mukjizat terbesar bagi umat Islam. Apabila Al-Qur'an ini masih langgeng, masih lestari sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diwarisi oleh para sahabat, oleh para tabi'ut tabi'in, oleh ulama-ulama salaf, bahkan kiai-kiai kita sesepuh zaman dahulu dengan apa yang diajarkan oleh mereka, bukan seperti orang-orang sekarang meroba robah gaya baca Al-Qur'an, bukan seperti itu. Mudah-mudahan kita umat Islam Indonesia masih diberi keamanan oleh Allah SWT kesejahteraan oleh Allah SWT kedamaian oleh Allah SWT, mudah-mudahan Allah tidak murka dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, anak-anak sekarang yang sengaja merusak langgam Al-Quran, dijadikan langgam Jawa, na'udhu bila'i min dharik, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah SWT wa ta'ala, ca'ala Allah wa iya minal fa'izin, wa adkhala nawayyakum fi'ibadis salihin, wa raza nawayyakum mahabbata sayyidil mursalin, a'udhu billahi